Saaknya berita malam. Malabo! Assalamualaikum Saudaron Berita Malam Edisi Hari Ini Jumat 2 Agustus 2019 dibacakan Ardiansyah. Dua bayi gizi buruk yang dirawat di RSUD Zubir Mahmud mulai membaik. Abdi beli 19 unit mobil baru dengan anggaran 7 miliar. Rupiah. Polisi PD jaga pantai Mentari pada hari Sabtu dan Minggu. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambia FM Berita malam ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Acu Tenggara Radio City 94,4 FM Loks dan Radio Amanda 104 FM Takengon Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambia FM Darloan dua bayi yang mengalami gizi buruk akut yang telah dirujuk ke RSUD Zubir Mahmud IDI, Aceh Timur kini mulai membaik. Keduanya dirujuk oleh Dinas Sosial, Dinas Kesehatan Acit Timur dan Puskesmas karena kondisinya sangat memprihatinkan. Kedua bayi gizi buruk ini yakni Balkis Humaira berusia 9 bulan anak dari Mawardi dan Nurhadija, dari Kecamatan Simpang Ulim, Acit Timur. Satunya lagi bernama Sadia 4 bulan anak dari pasangan Erlina dan Jafarudin warga Batang Nibung, Gampung Rantau Panjang, Rantau Selamat, Aceh Timur. Kepala Dinas sosial Aceh Timur, Insinyur L. Fiandi, mengatakan saat ini kedua bayi ini perlu penanganan serius agar berat badan naik dan tumbuh normal. Bupati Aceh Timur, H. Hasbalah juga menyerahkan bantuan biaya kebutuhan sehari-hari Rp5 juta kepada masing-masing keluarga bayi Kizi buruk tersebut. Elvi mengatakan selama perawatan di rumah sakit untuk biaya pendampingan keluarga dibantu Dinsos, begitu juga bantuan sembako dibantu agar orang tua serius merawat anaknya. Selama perawatan di rumah sakit, bayi ini akan diawasi hingga kondisinya benar-benar pulih. Sudarlun, pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya membeli 19 unit mobil dinas baru, termasuk 2 unit bersekolah untuk mengganti kendaraan operasional lama yang tidak layak pakai. Pengadaan kendaraan roda 4 ini menyerap anggaran Rp7 miliar bersumber dari APBK Perubahan 2019. Anggaran pengadaan mobil dinas baru jenis minibus ini mendapat persetujuan DPRK Abdiya dengan disahkannya kanun APBK Perubahan 2019 pada akhir rapat paripurna pembahasan perubahan anggaran Rabu lalu. Pengadaan 19 kendaraan ini terdiri dari 9 unit mobil operasional camat, tiga unit mobil dinas asisten, 3 unit mobil pimpinan DPRK, satu unit kendaraan operasional sekda, dua bus sekolah, dan satu unit mobil pikap sebagai kendaraan operasional bagian umum sedda kap. Kepala Badan Keuangan Daerah Abdiya Musawir mengakui bahwa Pemkap melakukan pengadaan 19 unit kendaraan dinas senilai 7 miliar rupiah. Pengadaan 19 unit mobil baru ini telah sesuai ketentuan dan masuk dalam kebutuhan mendesak untuk peningkatan pelayanan jumlah penumpang yang menggunakan jasa transportasi pesawat melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Belang Bintang Aceh Besar pada Juni 2019 mencapai 82.000 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan 31,57 persen dibanding Mei 2019. Dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, secara keseluruhan penumpang yang menggunakan moda transportasi udara di Provinsi Aceh, pada Juni 2019 mencapai 93.000 penumpang. Angka ini mengalami peningkatan dibanding Mei 2019 sebesar 27,5 persen. Kepala BPS Provinsi Aceh Wahyudin merincikan penumpang penerbangan domestik yang berangkat melalui Bandara SIM per Juni 2019 mencapai 27.583 orang atau meningkat 34,88 persen dari Mei 2019. Sementara jumlah penumpang domestik yang datang pada Juni 2019 sebanyak 25.000 orang atau terjadi peningkatan 20,8 persen dibanding Mei 2019. Kemudian penumpang internasional yang berangkat dari Provinsi Aceh melalui Bandar SIM per Juni 2019 14.000 orang atau mengalami peningkatan 41,15 persen dibanding Mei 2019. Sementara jumlah penumpang internasional yang datang per Juni mencapai 14.000 orang atau mengalami peningkatan 37,6% dibanding bulan Mei 2019. Anda sedang mendengarkan berita utama Serang Banten. Sudarlun polisi dari Polres Bedia akan terus menjaga kawasan wisata eksotik Pantai Mantaktari di simpang 3 terutama pada hari libur Sabtu dan Minggu. Pantauan aparat keamanan dimulai dari pagi hingga sore, sehingga kondisi tetap kondunsif. Kapolsek Simpang 3 Ibtu Mursal mengatakan patroli di sepanjang pantai Mantak Tari terus dilaksanakan untuk melindungi masyarakat dari hal yang tidak diinginkan. Namun belum ada masyarakat yang melapor adanya pelanggaran. Menurutnya lokasi wisata ini menjadi kewenangan pemerintah setempat, tetapi pihak kepolisian tetap membantu dari segi keamanan. Sementara itu penutupan lokasi wisata Pantai Mantak Tari di Simpang 3 pd sejak Minggu 28 Juli lalu masih berlanjut. Belum ada kejelasan kapan dibuka untuk warga yang ingin berlibur bersama keluarga atau kerabat pada hari Sabtu dan Minggu. Bahkan blokade pintu masuk lokasi Pantai Berpasir Hitam dan Indah itu masih ada. Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Pidi Apriadi mengatakan pihaknya belum dapat memastikan kapan Pantai Mantak Tari dibuka lagi untuk pengunjung. Sudarlun Baitul Malkota, Banda Aceh menyalurkan zakat fakir uzur tahap kedua bagi 584 penerima sejak Rabu lalu. Zakat tersebut diantarkan langsung petugas ke rumah para penerima. Total zakat fakir uzur tahap 2 yang mulai disalurkan Rp. 700.800.000. Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman kamis kemarin menyerahkan zakat fakir uzur di Gampung Mulia, Kecamatan Kuta Alam. Didampingi Camat Kuta Alam Fahmi Kabakumah Seddaku Banda Aceh Taufik Alamsyah dan PLT Kepala Baitul Mal Ari Maula Kafka Aminullah turut menyerahkan zakat fakir uzur Rp. 1,2 juta rupiah. Selain itu, walikota juga memberikan santunan dan sejumlah bingkisan kepada lansia. Rumah pertama yang dikunjungi walikota adalah milik Maimunah 65 tahun yang terletak di Jalan Kuta Lampana. Di rumah panggung kecil ini ia tinggal bersama sang suami yang juga renta dan sakit-sakitan. Melihat rumah Nek Blumber belum berplafon dan beberapa bagiannya mulai rusak, walikota menginstruksikan camat dan kepala tulmal mal agar didata untuk kemudian direhab. Tidak jauh dari sana masih di jalan yang sama Aminullah menjenguk Nek Rasana 67 tahun yang tengah terbaring lemah di rumahnya. Dua orang dokter pun diboyong walikota untuk memeriksa kesehatan warga. Di rumah terakhir yang dikunjungi rombongan di Jalan SM Raja, Aminullah bertemu dua orang lansia sekaligus, Maimuna 71 tahun dan Samsiah 77 tahun. Keduanya masih terlihat bugar di usianya mengucapkan terima kasih atas perhatian walikota pemerintah Kabupaten Aceh Besar terus melakukan berbagai upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di wilayah itu. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemaksimalan program keluarga harapan agar berjalan baik. Untuk itu, Kamis kemarin, Pemkap Aceh Besar mengadakan rapat koordinasi PKH tahun 2019 di Gedung Serbaguna, Kantor Camat Indrapuri. Bupati Aceh Besar dalam sambutan tertulis yang dibacakan Abdullah menyatakan Pemkap mendukung penuh program PKH karena membantu pemerintah dalam upaya memperkecil tingkat kehidupan masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Ia mengatakan PKH adalah perlindungan sosial yang merupakan program pemerintah pusat dengan pemberian uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin, sehingga kelompok sangat miskin dapat memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan meningkatkan pengeluaran konsumsi. Pemkap Aceh Besar mengajak jajaran OPD terkait untuk menggunakan segala sumber daya yang ada terutama dalam melakukan koordinasi dan mengendalikan pelaksanaan program. Sementara PLTK di sosial Aceh Besar, Dr. Andes Rusdi mengatakan melalui rakor PKH diharapkan semakin meningkatkan motivasi kerja para SDMPKH di Aceh Besar dalam menyukseskan berbagai program.